パギ カロメンビキュラーです。 はいれを見つけたら、私はそれそれを見つけたはそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見それを見私はそれを見つけたら、私れを見それを Dampak dari ormas-ormas yang Dalam tanda kutip liat Keamanan yang memang kurang bagus Jadi perangkat keamanan kita kita harapkan Untuk lebih tegas Sekarang kita lihat anak-anak sekolah Itu tawuran Pergi sekolah bawa bawa Bawa parang itu kan sudah s a Tidak u t n t i n d a k a n krimina Nah jadi、eh, kita berharap l a h Semua ditatal Ya khususnya ormas-ormas Yang selalu Membuat Tano d ya resah ya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 pemerintah maupun DPR ini sepertinya gamang dan tidak berani untuk mengambil tindakan kemudian mereka sekarang uh, uh, berusaha untuk membuat satu peraturan sebagai dasar mereka bertindak padahal sebenarnya di negara kita ini sudah ada undang-undang dan banyak sekali peraturan-peraturan、uh, mengenai ORMAS, kalau undang-undangnya belum ada, itu tidak apa-apa itu mengenai ORMAS, kita pakai ORMAS Undang-undang keorganisasian kan sudah ada juga tidak spesifik Seperti yang tadi bilang Kalau anak-anak sekolah berantem Apakah harus dibuat lagi nanti undang-undang buat anak sekolah berantem? Bagaimana ngurusnya? Kan tidak bisa begitu Kalau memang melanggar ketertiban ormat Ataupun perorangan Ataupun apa namanya Itu ada aturannya Jadi tidak perlu takut Nah inilah kita melihat bahwa sekarang ini Pemerintah maupun DPR Selalu itu Mau menjadi orang baik もマンジャリオンバイジェリコロミカルアダパパダ、ウランヤン、タンギャメリハティビブラカンオーマシャパ。タロブギニタラニャ、インキダビサ、アラニャンアカンリュギカン、ディティラダパメデンタエンテガス、インアカンメディマサラ、カロブギニクロス、オーラダリパメデンタムオフンデフェア、バゲマナポンディダーカンアマン、ディカナ、パメデンタムオフンデフェア、サラノメンタリアマ nah ini tidak bisa terima kasih terima kasih kembali Pak Wahyu selamat pagi s i l a k a t pagi ya Pak、uh, ini i saya dengar apa tuh topik n ya pagi ini bahwa masyarakat bisa mengusulkan ormas untuk m e m b e r a ormas ini aneh kok masyarakat dilibatkan kalau saya dibaca masyarakat memang ormas yang melanggar peraturannya tanpa di 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Hanya bagaimana menjalankan mau nggak hanya itu a j a Jadi sebenarnya k a n p a u n d a n g u n d a n g baru juga sudah ada t e n t u a n Tinggal mau menjalankan nggak? Nah dalam hal ini tentu Ormas itu adalah yang berguna bagi masyarakat Kalau nggak berguna ya u b a r kan Daripada merusak Jadi sebenarnya sekali lagi sudah ada Hanya mau menjalankan nggak? Terima kasih Terima kasih kembali 何でしょうか 私はランスウ i t グランドのパーティーパーのパーティーパーのパーティれパーティーパー b ィーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーはィーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ hanya istilahnya tiar apa aja nanti k i tahun t a dua tahun bikin kayak bikin rusuh lagi bikin bikin b i k masalah lagi ya sekarang pemerintah mesti tegas aja undang-undang yang udah ada d i j a h a n i n aja dulu deh jangan muluk-muluk kalau memang mengganggu ketertiban umum udah aja ubarin simple ngapain bikin aturan baru lagi aduh bikin ini aja bikin t a n a h doang tuh pemerintah terakhir Halo Selamat pagi Selamat pagi juga Bu Mary Ya silakan Ya baik Uh, itu kalau mengenai pembubaran、uh, uh, ormas-ormas itu memang bagian dari pemerintah dan、uh, pemerintah tidak bisa、uh, menyerahkan kepada masyarakat untuk me, membubarkan memberikan、uh, masukan untuk membubarkan itu itu adalah bagian dari pemerintah kalau pemerintah dan BPN membuat undang-undang begitu nanti kita bisa aja buat ormas bu meri bisa buat ormas saya bisa buat ormas nanti negara ini jadi apa gitu itu nggak bisa begitu. 私はそれを見ると、私はそれを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、そそれを見ると、それを見ると、それを見ると、それをそれを見それを見ると、それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれ Ya kalau c a r i itu benar Karena setelah t u h beberapa tahun dulu di highlight Begitu ada masa datang Koordinatornya masuk, dikasih amplop Mereka pergi gitu loh Jadi pemerintah itu sebenarnya gak buta Pemerintah juga udah tahu Apalagi aparat juga udah tahu Cuman mereka itu pertama gak punya nyali Ini masalahnya Kenapa? Mereka nggak mau ambil resiko lah. Mereka lebih enak ngerjain sesuatu yang bisa masuk kantong duit gitu. Sekarang buat apa bikin undang-undang? Ini mau b i k i n ya b i k i n l a h nggak perlu berkoar-koar. Tapi buktikan dong. Kalau misalnya ada yang anarkis, sikat. Gak bisa tuh kayak begini terus. Karena pemerintah itu intinya tuh, pokoknya yang masalah-masalah yang bikin anarkis itu mereka nggak akan, ini lah, nggak akan tangani lah. Karena bok tahu tuh kalau kata orang s a d i Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan selamat pagi. Pagi. Silakan. Uh, saya setuju ya dengan program pemerintah Untuk apa, memangkas ormas yang gak punya fungsi、uh, Artinya banyak ormas juga Yang apa,、uh, dia bersembunyi di balik kepentingan agama Seperti itu Tapi tujuannya adalah uang、gitu. Dan buat pemerintah、uh, Saya, saya pikir pemerintah lebih tahu Banyak mengenai Ormas yang baik dan buruk Tidak perlu minta pendapat dari masyarakat Terima kasih Ya terima kasih kembali Pak Tauberta s i l a k a n Ya selamat pagi Agi Pak. Yang paling penting k i t a k a t a k a n Itu kecegasan Daripada aparat Karena sekarang j a m u r n y a organisasi-organisasi Yang tidak b a g u s begini Itu karena tidak tegas Aparatnya m o h o n aparatnya termasuk di pemerintah daerah mudah-mudahan dengan adanya nanti p i l k a d a ini siapapun p e m e n a n g n y a akan kita lihat ada perubahan di depan, terima kasih terima kasih kembali Pak Tanjung, selamat pagi s i l a k a n selamat pagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa organisasi masyarakat itu sebaiknya kalau diizinkan oleh pemerintah dimonitor a k t i v i t a s n y a Jangan anggaran e, dasar e, dari ormas-ormas itu berbasis agama, itu tidak baik. Kenapa? Karena itu hanya akan memancing、e, sentimen masyarakat untuk para. h Jadi jangan berbasis、e, ras, agama, dan hal-hal lain yang menyebabkan masyarakat lain merasa terkucilkan atau tertekan. Organisasi masyarakat pada dasarnya Baik kalau tujuannya Untuk kebaikan bersama Bukan untuk kebaikan t e k e l o m p o k orang Saja Dan ini jelas dari para pendengar Tadi bahwa Ini udah bukan rahasia lagi Bahwa ormas-ormas tertentu itu Memang itu hanya kerjok untuk Premanisme Mereka adalah orang-orang yang didukung Oleh aparat-aparat Untuk melakukan hal-hal di luar hukum Ini kan dimulai dari waktu z a m a n n y a a n t o r dengan、uh, PAM Swakarta itu itu dimulainya dari situ tahun 1997 atau 1998 demikian terima kasih semoga bermanfaat t e r i m a k a s i h kembali dan yang terakhir Pak Willy selamat pagi Pak Willy s i l a k a n、uh, untuk para pendengar Pak s m、uh, saya kira ini informasi itu termasuk tempat cuci duit disana itu ada duit-duitnya pemerintah juga bos-bos parkour ya itu aja sih saya kira siang, komentarnya a Bapak ya, ormas ya, ormas sih, saya kok jadi takut ya sama ormas itu. Itu d u u organisasi m a s y a r a k a t y a jadinya, me membantu mengayomi, melayani, tapi kok jadi kita jadi takut kalau mereka ada apa-apa ya.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 バラマンのやりたいです。バラマン、ね、のや、ね enfin、りたいです。バラマンのや r たいです。バラマンのやりたいです。バラマンのやりたいです。バラマンのやりた e です。バラマンのやりた d です。バいです。バラマンの カルチャのディカティガンのジャラカップ、ディカティガンのブレンダー、ッ<音>プ<楽>、ディカティガンのブレンダー、ディカティガンのジャラカップ、ディカティガンのジャラカップ、ディカティガンのジャラカップ、ディカティガンのジャラカップ、ディカティガンのジャラカップ、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディカティガン、ディ よよやたましい。パパグザマシアンサマシアン。パパグザマシアン。パパグザマシアン。パパグザマシアン。パパグザマシアン。パパグザマシアン。パパカハコメンディジャランカン。 パンキタリア、ヤクサ、ジュルタン、アレニューダムダム、スカラン、フォン、ランタジェリー、キトゥクワ、ラケット、マスク、ファン、ファン、ファン、タクト、スカラン、バー、ビタリア、オランバム、ドゥダ、タミン、ドゥ、シアポラン、ポサ、アルザネ、スウィピン、スウィピン、ダトネ、ジャリ、ヘン、ポンド、ポキト、ト、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、トゥ、ア、アレニュー、ス、フォン、 baik, terima kasih jadi kalau kita baca beberapa hari lalu di kompas juga bahwa negeri ini adalah negeri yang hampir gagal g i saya neglect gitu nah, munculnya o r m a s o r m a s ini kan karena tidak ada pekerjaan Bu kalau mereka punya kerja yang bagus n g apain dia berhormat pria jadi negara tentunya harus mengingatkan jasera masyarakat Dengan demikian Ormas pun akan m e m a s u k diri. Dan kalau mengenai ada Ormas yang amartis ya. b u a t apa itu kita masyarakat jadwal polisi itu banyak. Mereka yang semestinya m e n e t a u k a n itu. Jadi jangan terlalu banyak peraturan tapi n gak g ada y a n i j a l a n k a n Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya. Selamat siang. Ya, selamat Dengan siang. Dengan Bapak Togi ya. Ya, selamat Silakan, siang. Ya, selamat siang Bapak. Ya, Ormas. memang harus diizinkan ada dan harus diatur secara undang-undang ormas harus terdaftar secara institusi hukum di negara ini dan kemudian aktivitasnya itu pun harus terkontrol terutama ormas yang ada kaitannya dengan agama atau keyakinan itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain mempunyai keyakinan yang berbeda kalau ormas itu keberatan dia ajukan saja lewat lewat pengadilan keberatannya itu tapi kalau dia yang bertindak langsung action untuk menghukum orang lain yang kaitannya dengan keyakinan, mereka lah yang melanggar hukum contoh, di Madura s i a itu diserbu mereka nah ketua yang, yang, yang, yang, yang aliran s i a itu yang terhukum itu aneh yang menyerbu itu justru pihak lain yang menyerbunya malah gak g diadilin itulah yang sangat aneh terima kasih baik terima kasih Pak Tommy p e n e l i t i n terakhir ya Pak Tommy selamat siang. siang monitor radio boleh dikecilkan dulu Pak Tommy silahkan komentar Anda selamat sayang betahaya, ya ya Kalau、oh, lihat kemunculan ormas, soalnya itu yang di、uh, m a s y a r a k a t misalkan k e a n g k i t a n yang ilegal, j u d i apa prostitusi a p a itu ya, dan s e n i s n y a Dan d e n a n o l i s i kata-kata kan gak gak bertindak, padahal di depan mata, masyarakat tahu, masyarakat m e w a j i b k a t nanti tinggal sebagian keributan. Nah, itu ormas, itu yang b e r g e r a k padahal ormas itu orang-orangnya t u gak dibayar tuh. m e r e k a itu kata-kata tuh gak ada yang dibayar. パレーオーラーパーラー、ポリ t ータ、パラタレージャー、パラタレージャー、のラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パタージャー、パラタレーー、パラージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パラタレージャー、パ アゲディアムラトルアトラジャガシュラーカレイトーサバアパラティサイトプナルスパティアムマシュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキュラーキ